Bapak Harpan selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak Ya ini satu hal yang、uh, baik ya Di satu sisi baik artinya kita、uh, mengetahui bahwa ada sejumlah sekolah Yang mungkin、uh, kurikulum atau caranya mendidik siswa itu belum nasional ya Belum memenuhi standar nasional Nah di sisi lain、uh, tentu kita harus melihat Bahwa ada satu hal yang keliru dalam sistem pendidikan di banyak sekolah di Indonesia Bahwa pendidikan itu hanya pendidikan intelektual Sesungguhnya mendidik manusia Indonesia itu bukan hanya intelektual Jadi ada aspek fisik, ada aspek emosi, dan ada aspek spiritual、hmm. Nah jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh instrumen pendidikan di Indonesia adalah membangun atau membentuk satu kurikulum pendidikan yang sesuai dengan Indonesia kita ini, sehingga dari ujung a c e h sampai dengan Papua seluruh murid-murid itu bisa kita persatukan dengan satu kurikulum yang nasional terima kasih baik, terima kasih Pak Herman, Bapak Gilbert selamat siang ya, selamat siang kalau kita lihat begini berarti、uh, b u t u k n y a belum sama ya secara nasional ya,、hmm. kalau bisa t e r jadi seperti begini, t a d i ya、um, kemungkinan besar karena pendidiknya ya, pendidiknya itu、uh, belum di upgrade, jadi mungkin dia punya mutu pengajarannya itu juga buah, gak sama antara di Jakarta dengan di Rian atau di p a l u a t a u dimana gitu ya,、hmm. dan juga saya lihat ini menterinya bukan orang yang tepat ya untuk k e j a b a t a n sebagai menteri pendidikan ya パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ Itu aja, makasih Baik, terima kasih Bapak Hari, selamat siang Ya, selamat siang, Bu Komentar Anda Ya, saya mau komen Itu bukan salah menteri b u k a n salah apa Itu salah kepala sekolah Sebab kalau kita tahu Di DKI sendiri, struktur sekolah Itu ada namanya musawarah kerja sekolah Dan itu tiap berapa? Mungkin empat bulan sekali itu ada ulangan umum bersama Lalu juga ada pengawas sekolah Dan kalau misalkan サーフィンのような気がします。Uh, 私は大阪のおいるときに、私は a 阪の a 阪の大阪 e 大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大 a n 大阪の大阪の大阪の大 a の大阪の大阪の大阪の大 p a 大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪0大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪のの大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪の大の大阪 岡山県の a の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県の県 i 県の県の県の県 n 県の県の県の県の県の県の県の県の県 b a r t i muridnya itu males banyak belajar. Ya m a i n gini, semua s k a r a n a b a n i n t e r n、yeah. e i t yang belajar gitu, guru kita tahu. b Kalau pemerintah u d a h sangat baik, t u bahasa biaya tentang Dulu, t a l a u pernah keluar, bahasa yang nggak bisa sekolah, nangis-nangis di pagi, y l l a h k e l a u y a apa? k o l a t n y a itu, k o l a u ke fee, di daerah-daerah tidak begitu. Makasih, Pak h e n r y Pak Hendri, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak Hendri. アタイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアパンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイアンスパイア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 アローソマチアンパーオードアローソマ b アンパーオードアンサイアモーマナワナサポーシカローマナウサイアネトネトネネイコアリタプルプルニアアマタンアンパタアマタイセブロウトウカマタイアヤリゾウトウカママチンスキーアマタプリカンスキー Uh, beberapa negara yang berbeda、uh, saya n gak g keberatan kalau saya ada pembayaran p a j a k yang disalurkan untuk subsidi p e n d i d i k a n biar gaji-gaji para guru menjadi sangat-sangat banyak sehingga、uh, para lulusan-lulusan yang berkualitas、uh, tertarik untuk menjadi pengajar karena ya どうもありがそうございました。 プロデューサーのコンセントラシーのリプライヤーです。はい。 Memang sesannya memang agak tidak a s i l ya, antara p e l a j a r a n y a n g di sisi pasir, k i t a dimaksan-masan, di jauh dari k e r a m i a n tingkat d a y a pasir untuk berpulang, ya seperti itu. Nah tinggal nanti kebijakan u n i b e r s i t a s r memberikan s a r a dan persalanannya lebih baik lagi di sekolah-sekolah yang tidak lulus gitu. Yang mutu lulusannya hanya sekian p e r s e n d i s e r s e n mulai di dibenahi gurunya, kesejahteraannya, jangan guru mau ngajar pagi-pagi harus, n g o t i d u l u misalnya, atau nanti harus kerja selipar dulu, misalnya, atau dia harus kerja kemana supaya dia ada tambahan ini. Saya pernah mengatakan pada t e m、hm, a kalau ini menjadi guru harus b e r h u b u n g a s i l a、nah, r besar dengan u n i v e s a s dan atau kita menjadi pegawai negeri. Nah, jadi saya punya pendapat,、uh, saya meminta kepada pemerintah dalam hal ini, menteri pendidikan yang baru, dan Muhammad Nuh, untuk memberikan kesejahteraan guru. Kemudian sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang bagus Karena s e r a r a n y a bilang takut Itu aja、ya. Selamat sore Pak Kuma Selamat sore Ya silahkan Pak ya.、Uh, Tentu standarisasi ujian nasional itu、uh, saya setuju, Di setuju ya. Ya. Namun standarisasi itu tidak semestinya hanya dilihat dari sebuah hasil a k i r Jadi harus review oleh dinas p e n d i d i a n nasional dalam w a j a adalah apakah untuk mencapai standar di tingkat akhir itu proses atau SOP-nya standar tidak, karena perlu dipertanyakan akhirnya untuk mencapai akhir yang baik, yang bagus prosesnya harus bagus juga, sehingga bisa dilihat kalau sampai satu sekolah, satu proses dan lulus, itu yang masalah adalah prosesnya bukan hasil akhirnya dan bukan siswanya, mohon-mohon ini a d a l a siswa yang akhirnya terpesan s e d e m i k i a n lupa, hanya untuk menstandarkan namun prosesnya yang どうも、いらっしゃいませ。 私はそ a を見つけた s e b e n a ini ya itu sekolah SMA itu kan pasti standarnya sama, ya, b u k u yang diajarkan sama, terus、uh, fasilitasnya saya rasa juga nggak jauh-jauh amat ujiannya itu nggak neko-neko l a jadi nggak ada hubungannya dengan misalnya sekolah itu modern atau ada kelengkapan ini olahraga dan sebagainya karena yang diujikan ya itu itu juga. Kalau memang gurunya bagus ya terus apa t e m t u n y a itu semestinya ya pada lulus g itu. Persoalannya menurut saya ini adalah masalah guru ya、uh, Gurunya bagus, istrinya baik, mestinya pada dulu sama lah di mana-mana Karena itu standar ya, standar bukan, bukan sekolah yang wah atau yang bagaimana yang modern atau yang enggak Nah persoalannya adalah untuk guru yang baik itu kan juga harus d i d i d i k dengan cara yang baik、kan. jangan jangan gurunya itu akal tembakan aja ini guru daripada nganggur nggak dapat kerjaan ya bro jadi guru guru sendiri jangan jangan nggak bisa mengajar gitu tapi yang penting jadi guru yang muridnya nggak karuan-karuan kan begitu ya jadi emang ini dilemaskan i m a k a n y a kalau dibilang bahwa kita itu agak miris ya kalau melihat orang yang korupsi itu kan 35 m 28 m 25 m itu satu orang belum lagi DPR yang mm semua begitu di satu sisi guru itu gajinya ada yang 200 ribu 300 ribu 400 ribu. ブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブランドのブラ pemerintah ya untuk menaikkan status upeti-upeti untuk menjadi PNS ya guru kemudian upeti-upeti untuk mendapatkan status sekolah yang ternama ya itu semua fenomena komersialisme semua jadi idealisme sudah tidak ada zaman saya dulu ya saya itu ke sekolah tersediakan susu ada kacang hijau ya Jadi saya ke sekolah ada kacang hijau, ada susu, ya. kemudian tidak pernah dengar kayak z a m a n sekarang tidak ada lulus, semua pasti naik kelas. Bingung saya.、Uh -huh. Anak saya begitu juga, kok gak g ada lulus, kok gak g ada tinggal kelas. Semua pasti naik, ada pengulangan, jadi n g u n g Kemudian orang yang kuliah juga begitu, ikut seminar aja ya, di kampus-kampus, itu bisa lulus tanpa harus bikin... 私たちは、私たちは、私お子さんとのお子さんととのお Saya kira ke, 266, ke 267 sekolah f m u ini guru-gurunya perlu bertanya. Anak-anak kalian ini geblek apa bagaimana? Terima kasih.